saudaraku artis cowoknya Ju Palapa siapa dia kalau bukan Kerry Mahesa Ju Palapa selamat siang IPD sudah siap goyang lagi